アフリザーズのフィトリミラワティ。 Di sana diucapkan ke k a i s e m u n i orang dan streamingnya nggak bisa jalan, tapi nggak apa-apa, sehingga mereka diminta membayar kesabaran dalam dua tiga hari nanti akan dibawakan rekamannya ke sana. Nah, kita masih a d a dua paket yang pertama Mas Wulang akan membaca puisi dan akan bicara sebebas-bebasnya dengan gaya Kanjeng, kemudian nanti puncaknya supaya Anda tahu bahwa di antara para mahasiswa Malioboro itu... Salah satu yang paling populer adalah Si Tampan Dari Kota g e d e itu Jadi nanti setelah Mas Wulang Akan ada puisi-puisi ada, ada puisi khusus yang ditulis oleh Pak Mustafa W. Yassim Yang bernuansa umbu Yang umbu banget Oke、okay. Wulang saya persilakan Silakan langsung mungkin cerita-cerita dulu Tidak ada masalah Selamat malam buat kita semua トリマカシーの人は、ジョッジャーの人は、ジョッジャーの人は、ジョッジャーのは、ジョッジャーのは、ジョッジのは、ジョッジのは、ジョッジのは、ジョッジのは、ジョッジのは、ジョッジのは、ジョッジのは、ジョッジのは、ジョッジのは、ジョッジのは、ジは、ジは、ジは、ジは、ジは、ジは、ジは、ジは、ジは、ジは、ジは、ジは、ジは、ジは、ジは、ジは、ジは、ジ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 jalan terus, jalan terus tiba-tiba ada yang tiba-tiba lewat serampangan gitu wasmatamu asuk m u d i a l r i saya belajar satu hal disitu bahwa kalau terkait dengan keselamatan banyak orang, orang harus tegas <tuh> <tuh> Itu saya belajar dari kondektor itu begitu, kalau Berkaitan dengan keselamatan bersama itu orang harus tegas itu. Dan jadi pemimpin itu harus seperti itu. Kalau terkait dengan keselamatan rakyat Indonesia pemimpinnya harus tegas. n Gak g bisa mencela-mencela. <S Muchas -game> Dan saya pikir Pak Jokowi harus belajar dari kondektur di j o g j a j a g j a Ya.、Uh, berikut saya baca satu deklamasi. ですが、<laughs> <banget> <laughs> トルギラハンカオカパダンパダントルブカブラマインラハディラダンラダ i ソニーブラマインラハン belakang rumah, m a n ラ i hingga engkau kepayahan. menjelang malam datang ke pangkuan ibu. トッピングの一部を I an, ang, ¿ってみよう。 ingin engkau melihat p e t i ン in in dan guntur ingat anakku bila engkau takut pada petir dan guntur maka engkau adalah pengkhianat pada kebenaran パラスワトンマサ、ムキンアンカウマンダパティイブ、タンアーテル u ド ib?! ダン、シンガヒイブモス u ンタラ、ラ k シュシュリカンバーリ n サバナモ、パチュヘラクダモ、ダンニャニキチャンラ、オブンダスラルモノロ、 ジキルータウアラータタラドウリンガンガウヤータバレティナリマンリマンダンラリルリラリメティジキルカドミラウリンモウドエティマンドエティトロハマウパルワン アいハーマランイナーラウラトンラパジャンラウォーマンウォーナーアイアイアイアイハーマッランバーインナーラウンキナンゴイラポルンゴイマタニナパネルワマンゴパイラウンパガ 私もなった。 アダズパーガラジャーアン、ヤンセタン、キピンユンアン、ウンドマンドカン、マサトパニャン、ディトロスカン、オレ、パンガラン、プトリ、ドミサイイィン、パノトコモ、タピサイティン、パノコトロスカ Sementara bapaknya w ulang, kerajaannya ditinggalkan dan kursinya kosong sampai hari ini sejak puluhan tahun yang lalu. 20 ribu ekor kudanya, 40 ribu ekor sapi dan kerbaunya ditinggalkan. Semua kekayaannya, semua kehebatannya dia tinggalkan, dia tidakkan. Popularitas yang bisa dia dapatkan, dia rebut dari percetakan agar supaya tulisannya tidak dimuat oleh koran dan majalah-majalah. Bapaknya umbu,、eh, bapaknya wulang adalah seorang zahid yang sejati, yang tidak meminta apapun kepada dunia, bahkan tidak meminta rumah, tidak meminta honor, tidak meminta makan sehari tiga kali, karena beliau hanya makan hanya pagi, pagi, pada pagi hari. Bahkan tidak punya tempat yang jelas sampai usianya yang sudah 70 enam tahun. Baskwenai Wani Gadiombu r a j e t o Kosmu Nganti Umur Pitung Bolon 60. Dan seterusnya, teman-teman sekalian, saya sekali lagi saya minta tepuk tangan untuk u l a n g Saya mengingat satu kalimat, anakku, apa tadi? Jangan takut betul、apa? kalimatnya. あなっこぅ、パトゥルディ、あかれまねぎま。あなっこぅ、e ャンア a タ a トパダ a ト a ル、a ャ a アンタクトパダクトゥル、カ a ウイラ、オアムレカ、ダンシアパサジャ a ア a タクトゥルディ、パトゥ a ディン、カントゥ a アダルパ e ヒアナ、a ゥルルルクナダ。i ーライセス n ネ、ウトゥル n metu 何で言うの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 マガシー Alam Malioboro, <laughs> <Asyik. laughs> oke, saudara-saudara, t e t u p saja. i n NM m e n g a n g g u basisnya, <laughs> jalan, jalan padang. Ini satu hal yang penting yang saya t a k a p pada malam hari ini adalah ternyata pendidikan yang asli dari Timur adalah pendidikan yang mengajarkan orang untuk menghormati. Orang tua dan guru. Ini m e m b a r k a n dari karakter k a t a k a t a itu. s e n n t a s a p e n e i t i a n yang ada di Timur Indonesia, India, sepank Korea dan juga di Jawa adalah p e n e i t i a n yang menghormati orang tua dan guru. Anak, padahal membutuhkan orang tua ya g u u a d a n g e t Jadi itu satu yang saya tangkap adalah seperti itu. Dan ini s e n n t a s a 私はそれを見つけたのです。 サラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのうラダのサラダのサラダのサラダのうラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサラダのサ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 rindu, k e ゥ a p kebita waktu menyita tubuh menyita kelu タワクトゥーマニタ m ゥーファニタクルゥー memburu takrawala, masihkah kau ingat? パイイスウジャンカウティングアルカンサベルブラリ。マシカカウインアッカウウウマチャマンタラマンタラウォングパットロカチワ。マ a カカウインアッカウパトウクダクダクリサムウォンノツュポナマティバクルスンディア。イネシュゴヘドク。パヤンパヤンプミカウヘロクサベルブ Rindu, yang rindu, yang rindu, yang rindu. Kegap, kepita waktu. Menyita tubuh. Menyita keluh. 2015. Terima kasih. Oke, teman-teman sekalian. Ternyata ada yang saya khilaf. Saya mohon maaf sekali. Tidak bisa kita... 私たちは、私たちのお話を聞い d います。私たちは、私たち a お話を聞 a ています。私たちは、私たちのお話を聞い u います。私たちは、私たちのお話を聞いています。私 u, u, unya, u, u de sana, k a n sebagai rumah. パチンジャニーランディアン、モンビアイ、ソルー、モンルータン、サンてッパニア、んピティタムケンキタムカプカンバナマラハリニキタマセフュニアセシーラキ Tapi ternyata kita masih punya dua Yang pertama Mbak Mira Yang sekarang diangkat menjadi anak angkatnya Pak Umbu Dan Pak Umbu tinggal memilih untuk tinggal di rumahnya Mbak Mira Mbak Mira ini sendiri punya riwayat panjang Yang mengharukan Tapi Mbak Mira menemukan apa sejumlah hal yang lama dicari di Yogyakarta ini 呃呃 Apa ada angin di Jakarta Bersama Kiai Kanjeng Tapi sengaja memakai Langgam, eh memakai apa c e n i s ini Keroncong gitu ya Mbak Mira saya persilakan Selamat malam Sangat berbahagia Dapat hadir kembali Di acara Mocopat Syafaat Yang diselenggarakan pada hari ini Malam ini Saya membawa amanah Dari Bapak saya Umbulandu Parangi Bapak kita semua Berupa k a d o kecil ulang tahun Dan Dalam pembacaannya Pesan Bapak Yang diamanahkan kepada saya Agar saya menatap パパッサイアム d ンタウサイアグロギブラダファンディングンタウンジェディーモンキンインスカリアンウジメンタウンモンキンパッサイトポニャンセンスオフユーモアイアンサンアップ a イヤ a アイアン k ンアップキータファンディングンアイア a r i Cak Ini kado spesial untuk ulang tahun Persada Sudiklub. Jadi begini, sewaktu saya menyampaikan, waktu yang kemarin itu saya agak sedikit berbohong sama bapak saya. Pak, saya mau izin berangkat ke Mandar. Waktu yang bulan lalu. Oh i y bagus. Ada apa di sana? Ya, namanya juga orang yang baru... Kecanduan dengan sastra w Oh ada festival pak Wah laku kamu ya Akhirnya Dengan berbohong sedikit Sampailah saya bulan kemarin disini Di acara Mau coba、uh, syafaat Untuk pertama kalinya nah, Waktu mau pulang Saya bingung mau jawab apa dengan bapak saya Karena Pengen bawa oleh-oleh Tapi saya tahu Bapak saya agak sedikit ada getar-getar rindu yang sangat kuat disembunyikan. Tapi yang namanya juga anak, saya tahu beliau sangat merindukan kita semua yang ada di sini. Sangat ingin hadir, namun beliau memilih jalan beliau sendiri yang saya hormati dan saya hargai. Lalu saat keberangkatan saya yang kedua... Saya tidak tega untuk berbohong kepada bapak saya. Terus a y a sampaikan, Pak, saya diundang kembali ke Jogja. Saya ikut acara Ma'iyah.、Oh. Keren tak? Kayaknya nih Ma'iyah saya perlu jadi pincahnya di Bali.、Ini. Ya, c a k Kanasi bisa sekalian liburan, l e n c a r l e n c a r di Bali. Terus Bapak saya bingung, kamu mau pakai apa?、Katanya. Kamu harus pakai kebaya. Atau kamu pakai, pakai sarung. Jangan pakai celana. Waduh, repot tiga, h a m i n tiga sebelum keberangkatan saya. k a m a u m i s a y a sudah diatur-atur sama Bapak saya. Dan ternyata beliau menyediakan, menyiapkan sebuah kado yang saya akan bacakan Sengaja tidak dikasih amplop oleh beliau untuk ngetes apakah saya dapat menjaga rahasia ini baik-baik Sudah berapa hari saya disini, tergoda juga ya untuk membaca ini Saya buka Kameranya mana ya? Bisa di zoom sedikit. Ini tulisan tangan beliau. Ya, ini tulisan tangan beliau. m Arica, dari tadi saya undang Arica. Biar sah nanti video yang dikirim ke Bali itu biar sah gitu. siap ya cak ya <SILENCIO> ulang tahun ketiga PSK Persada Studi k l u b di Kadipaten Ean Joko Umbaran masih ingat Joko Umbaran? <SILENCIO> Kita yang merasa terpanggil dan terpilih Harus mau Bahkan harus bergelora Melancarkan persembahan Bagi pendidikan Yang humanistis Siapa membaca Terbaca ピチマタのカタニアーロスナジャンドラウンドラウンドえウンドラウンドラウンドラウンドラウンドラウンドラウンドラウンドラウ ピジタン、ピジタン、レフレクシー、ポイシー、カッキドンドゥ ng、j a r a n sangkan、paran、revitalisasi、gagasan、puluhan ribuan ajaran ピーハジャーデワンパラピエスカピジャータンスタッフ・クラサ・ディリアンピエスカピリハン・サダル・ a n ッパンギ r ン・カジュワンアンシュリブス・ミ k ン・ラトス・トジ a n 1972ピペ k bongkar bungkam pasang kadipaten Joko Umbaran menghadang senja yang memanggil petualangan sang GM sang MG guru murid murid guru adalah dua hal yang terpenting dalam konsep taman tanam ハジャーデワンタラ、タンバンドラナン。カブラアクサラアン、カブラリサナン、メンデサリ、シンポー、サラフ、ブダイア、ローハニー、マンシア、ジャワマンシア、バリトリ、ニン、トゥデサ、カラパタラ、クロワンアワクトゥアン、 Kemanusiaan, budaya, adat, dan agama. Tri ning tri. Segara Gunung Jawa, segara giri Bali, Begitu mendasari agama air, tirta kesejagatan, kesemestaan, kerayaan, untuk membangun manusia yang seutuhnya. どう m たの i う n た a 私たちは、あなたのために、あなたのために、あなたの a めに、あな n のために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あ a たのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あ pak mh dan juga、eh, segenap doa untuk ayah Mbak Ririn Bapak Suwarno Pragolapati yang sedemikian sering d i d e n g u n g d e n g u n g k a n kepada saya saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan Mbak Ririn kemudian juga untuk Pak Linus、eh, demikian pembacaan suratnya Jadi untuk pembahasan Sang Guru Umbulan Duparangi, saya sebagai salah satu anak asuhan beliau di Bali, hanya dapat menyatakan sebagai berikut. Umbulan Duparangi memberi saya Bukan hanya sabananya. Tetapi memberikan saya laut tempat dimana saya menyelam sedalam-dalamnya. Agar saya tidak menyadari kedangkalan dari permukaan-permukaan saya. Dan itu cukup sulit untuk saya arungi. Menyelam kekedalaman diri. Mengenali diri saya seutuh-utuhnya. Sesakit-sakitnya. Dan menggali dari kedalaman tersebut apa yang menjadi tujuan saya semula. Bukan menjadi siapa-siapa. Bukan memakai baju penyair yang kini sedang saya kenakan. Atau menjadi mira-mira yang lainnya. Tetapi umbu menjadikan saya seorang anak a s u h Yang kemudian menjadi seorang anak yang kini merawat ayahnya. Menggali benih yang ada dalam diri saya. Dengan cinta kasihnya yang sungguh-sungguh aneh. Namun itulah hadiah semesta untuk saya. Yang patut saya syukuri dan saya hargai. Demikian juga bagi teman-teman kami yang pernah merasakan. Atau pernah bergesekan dengan beliau. Saya mohon. Doanya agar beliau tetap sehat Dan mudah-mudahan suatu saat Kita dapat menghadirkan beliau Tidak hanya sekadar bayang-bayang Selamat malam Teman-teman sekalian、eh, Anda pasti tidak f a h a m suratnya u g u tadi Saya jamin Sedangkan Mas Iman Murid tertua kedua Yang, yang tertua adalah Mas Teguh yang malam ini mungkin n gak g hadir, terus yang kedua itu Mas Iman, yang ketiga itu Bapaknya Ririn itu muridnya Umbu, saya ini murid keberapa mas ya? masuk ke lima mas orang、oh, ah. setelah itu ada Bambang Indira p a s u k i adiknya Pak g u n t o Wijoyo dan sebagainya, saya murid kesekian lah、uh, itu juga baru memahami sekalimat Umbu itu ada yang sepuluh tahun, ada yang dua puluh tahun ada yang パパマリエンティストタピークルーテルマディケイトパンサイヤ bukan tidak mengakui yang lain tapi selama ini ternyata yang saya sebut cuma u m b u dan itu saya bisa jelaskan panjang lebar b e r s e s i s a s i pada a n d a termasuk saya sendiri sudah lama melupakan salah satu manusia samaran saya yang namanya Joko Umbaran jadi saya punya tugas untuk menyamar menjadi berbagai macam orang Dan salah satunya Joko Umbaran. Dan sekarang dibuka-buka sama Umbu. Saya itu pernah melihat ada seorang waliullah. Yang disuruh menjadi gelandangan di pasar. Betul-betul gelandangan dan gila. Dan tidak mandi bertahun-tahun. Dan kumuh, d a n karu-karuan. h Kemudian suatu hari ada seorang kiai. Datang ke seorang wali di Jawa Timur. Terus karena si wali ini sahabatnya si gelandangan ini. Terus dia bilang, engkau nek. モレ、サラムコナン、バトゥラ、ウンゲ、バトゥラポンデューシン、バサリゴロウンゲ、ウンゲ、ウンゲ、ウンゲ、ウンゲ、ウンゲ、ウンゲ、ウンンゲ、ウンゲ、ウンゲ、ウンゲ、ウンゲ、ウンゲ、ンゲ、ウンゲ、ウンゲ、ウンゲ、ウンゲ、ウンゲ、ウンゲ、ウンウンゲ、ウンゲ、ウンゲ、ウンゲ、ウンゲ、ウンゲ、ウンゲ、ウンゲ、 37 の, の人のはの人の、チョコ・ウンバラン、サイキラ、アテパパ、クロンボ、トランスキア、ママンタスカ、ナスカセ、タンパタオ、ポイトトリス、アイアイアイアイ。 ササなンスカリ、チャリ私イアン・マラオ・カンパニア・ハ、oh, ル、yeah, yeah、サイ・サイ・トラマソ・アノチのカ、ポニコット・ヤパン・ハテ a アン・マンアタカン、カロウ・タン・カナン・プロポワッパイ・タン・キリ、チャン・アン・サンパイ・タウ、パカン・カロウ・ウンカウ・ソラ・チャン・アン・サンパイ・カタウン・アロウ・アパン・ハティ・アン・ボド a ウ、トロスカマラン・ワクトライア・タン・パンファウジー、サー・パ アハハハハ パープスコロキーに、パープスコロキーに、パープスコロキーに、パープスコロキーに、パープスコロキーパープスコロキーに、パープスコロキーに、パロキーに、パープスコロキーに、パープスコロキーに、パープスコロキーに、パープルに、パープルに、パープルに、パープル a パープルに、パープルに、パープル g パープルに、パープルに、パープルに、パープルに、 Oke,、okay, Tapi saya tetap ternyata ada puncaknya Mas Tanto ini hadir karena Mas Tanto ini Salah satu sahabat dan saksi Kehidupan Umbulan dupan Ini saya minta Mas Tanto untuk maju ke depan Diantarkan <tuk> Saya kira ini Sebuah jenis Kegilaan yang ber Berbeda tetapi setingkat lah Dan ada juga Yang di Amanati Umbu Dajin Sera Saya mohon bersama-sama Mas Tanto ブっンクのサプランのサプランのサプランのサプランののサプランのサプラのサプランの a プランのサプランのサプランのサプランのサプランのサプランのサプランのサプランのサプランのサプランのサプランのサプランのサプランの Ayo tokin itu, toh, cok. Kalau sudah menyangkut keselamatan orang banyak harus tegas. <laughs> Oke,、okay, saya kira saya mohon izin kepada Mas Haryanto, n a h d u a t u l Muhammad i n h n a y a i m u Zamil, dan beberapa teman. Ini kita lengkapi aja sampai jam 12, bismillahirrahmanirrahim. Berarti masih ada 15 menit. Jadi kita mundur setengah jam dari rencana semula. タピカナインニスモアヒクマンテンマーアバナムピッタハサナ。 cycles スピーカーに。 パナマンバイヤンガンジョマンモキティ a d ラ s イヤーピーメンジョパティカハリスパ g ノプンブーセパナナントンアターソランワキラキティングアル s ィクノヤングディアプニアムシムサーチュージュガーダンハニアイトゥプテンアパアパプウワンエドヤキラキラ Kayak pilihan hidupnya Apa Umbu itu Di perbatasan、apa? Orang kurdi itu Saya pernah ketemu orang kurdi Yang hidupnya dengan kambing saja Di perbatasan antara Anu Irak itu Saya mencoba Ketemu Kihaimangli yang sangat santun Ketika bikin Pengajian dia mulutnya Bisa bilang Golkar asu bajingan. l a u kemudian k o d e n y a ini caleg saya kira Kiai nomor satu setelah Sutarjikal Sumbakri yang uraan Mh belum ada bapanya apa <tuk> sebagai yang s e l a l e Kau tuh a l e g asu tanpa retorika tidak ada yang ketawa gitu. Setiap k e m i s w a g i saya nonton saya datang ke rumah tapi kalau ke rumahnya sangat santun. Saya nggak bayangkan uraan di panggung dan kesantunan di rumah. Jadi saya Mengalami sekian puluh Mendatangi orang-orang Yang kira-kira pilihan individunya Sangat kuat, salah satunya tentu Umbu dan sebagainya Dan saya nyoba tiru-tiru itu Tapi cuma tiga hari Terus kayak ini empat hari Saya tergoda nonton film Di Empire、gitu. Jadi saya termasuk yang agak Foya-foya ya Saya hedonis gitu ya n g i c i p i Starbucks s a m b i l ngeritik Gitu loh 私たちは、私たちのアナウンサーは、ミキュークリティーです。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私は、私たちは、私たち m 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち a 私たちは、私た a は、私たちは、私たちは、私たちは、私たち i 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、 ジャコン、ギャング、ユー、ランディトウィッド、マルコン、ギャング、ユー、ユー、ユー、ユー、ユー、ユー、ユー、ユー、ユー、ユー、ユー、ユー、ユー、ユー、ユー、ユー、ユー、ユー、ユー、ユー、ユー、ユー、ユー、ユー、ユユー、ー、ユー、ユー、ユー、ユー、ユー、ユー、ユー、ユー、ユー、ユー、ユー、ユー、ユー、ユー、 サれサーマンジャーノンドゥ a ゥトゥ a n トゥトゥトゥトゥトゥトゥ i ゥ a ゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ ya kalau n gak g kira-kira gimana nah, masa yakin-yakin bener kita hidupnya dikira-kira ya Hmm, apa ya? saya kira ini penting ya karena ekstrim-ekstrim yang tajam ada umbul yang seperti itu tapi kita juga punya sarpin yang sangat ekstrim kan itu hakim agung itu ekstrim sekali loh Dan kalian ketawa-ketawa, lihat hakim kayak gitu. Kuingin trump. Pengen ngomong mas. saya itu terus terang ya sama mas Tanto itu baru ketemu sekali ini jadi y i ya maksudnya Alhamdulillah saya bisa di m o c o p a t s a p a a t kembali saya absen 5 bulan soalnya Ngurus motor cak Ngurus motor Saya buat motor m o d i t Sama istri saya Alhamdulillah ya, Tapi ya juga bingung juga Bingungnya gini、e, Mau usaha Usaha apa gitu biar, biar motornya itu bermanfaat、Tuh. Itu salah satu ketidakdongan saya Yeah, yeah. Tuh. Itu Mas Tanto Itu Pak Tanto <tuh> Gek-gek umbu Saya, dia, Jokowi Sri Sultan s e m u a itu sama ya Sama-sama bingung aja <tuh> Iya loh, betul loh Cuma tinggal penampilannya kan Menjalankan mekanisme ini Rapat Ada ya yang, yang tidak aneh tentu Setiap Senin upacara Nyanyi Indonesia Raya Terus upacara Itu ya lucu-lucu ya Apa? Oh dogma-dogma Indonesia Itu kalau Anda pegawai negeri kan Setiap Senin upacara Jumat senam gitu Senam apa gitu ya Saya kira Mari kita lanjutkan アサム。<笑>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 Dua jam, tiga jam, terus datang n g g a k Datang, datang, datang. Coba cari di semak-semak depan. Iya, kayaknya i a iya, iya, iya, iya, iya, iya, biasanya Pak Abu datang ke sini, cuman di semak-semak itu ngeliat-ngeliat ke dalam ngintip-ngintip. Oh, o n g o n o toyo, oke,、okay, oke,、okay, oke.、Okay.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 Eh, terdengar dari Dari cerita ayah saya Wagu Wagu Fales a l s Dari cerita ayah saya アバーティシティザーマンガリータビムガリーキマンガパニアアモンジュガータビーセットアバイトープレバトンヤングアリアカマレンプレドモラキーケティカアパナマニアプレイオセタンサケティカキャサンサンマーサカンカトリティタリタムリニアギニクューヤンカラエネタビーケティカサンバイサンナサンマーサンニアオランヤンサンアピサンジャティパーパーテ peka ンダファン a ファンダファン r ファン u ファンダ a ァンダファンダファンダファン t ファンダ h ァンダファンダフ s a ダファ k ダファ k ダファンダファ h ダファンダファンダファンダファンダファンダ o h ンダフ i h ダファンダファンダファンダファンダファンダファンダフ a ンダファンダファンダファンダファ a ダ a ァンダファ a ダファン s ファン a ファンダファンダファンダファン a ファンダファンダ a ァ a beberapa yang saya gali memang di situ ketika apa namanya membaca tulisannya ayah トリセンジャーの人は、トリセンジャーの人は、トリセン l ャーの人は、トリセンジャーの人は、トリセンジャーの人 r トリセンジャーの人は、トリセンジャの人は、トリ a ンジャーの人は、トリセンジャの人 e トリセ s ジャーリセンジャは、トリセは、トリセンジャーの人ジャーの人は、ンジャーの人は、トリセンジャーの人は、トリセンジャーの人は、トリセンジ Aku pengen kuitati muridku. a b i a c i k e r j muridnya umur ya bisa ngomong seperguruan garu bapak gitu. <tuh> Lumayan, kakak seperguruan. Ya, itu, itu, itu, bisa gitu, cita-cita nih. Itu, itu, itu, itu. Saya kasih PR saja katanya. Status itu isora baru <laughs> ternyata PONO PRL.、E. Saya PR kamu bikin tulisan tujuh, oke,、okay. saya kan dibagi dua. Yang satu judulnya yang kamu seneng-seneng sama musik itu disebut saja judulnya rubriknya titi sabanada. w、wow. h titi sabanada, oke.、Okay. Jadi itu isinya apa? Yang kamu tentang yang kamu geluti tentang musik tentang seni kamu tulis di titi sabanada. ヨンパトリさんは、私は何をしてるか分からないで、ね、す。でも、私は何をしてるか分からないです。今日は何をしてるか分からないです。YouTube は、right?、何をしてるか分からないです。 ごめんなさい。あ、これは YouTube のチャンネルです。これは、カリンドワン、カリンドワン、サケン、ラマディ、パンダム、ダン、バパッサン、アッコワット、サブラパ、カリンドニャ、サブラパ、カンンニャ、アカンスワット、アカンアナアナニャ、ヤング、パンチャー、パンチャー、カリンドワンニャ、カンバリー、ウント、カジョギャ、 Itu mesti ditekan kuat-kuat. Seperti orang laku i t u Nah jadi suatu hari saya bilang. Pak bisa loh pak nonton MH. Oh bisa ya? Oh bisa pak. Oh gimana-gimana? saya bawa ini. Samsung saya yang s e h y b r i t ini. タルドゥーイアパッサブリポルサー。オム k ティパカイトゥーイアカロダギトゥダビサーパッサカンティダアナテクノロギー。ナルネットワンティフバパサイイトゥー。アヘブリポルサーワロンダパン、トゥリボー、トゥス、モライラサイブリューブリア、ディガンバパッドゥーワンタモン。トゥーバパッサン、オカカカマラ、サピカラワトゥガワッパッサンバンバニーライギアト。 Mungkin tidak mau Untuk mengekspresikan ini Wah bisa-bisa batal ini nonton Youtube Lama saya nunggu bapak saya keluar dari kamar Terus saya intip Ternyata apa yang terjadi Bapak saya dandan Demi nonton MH Di Youtube Jadi begini bagi yang tidak tahu Bapak ya hanya tahu bayang-bayangnya yang kayak di covernya Sabana berdiri dek, berdiri dek berdiri sebentar bagi yang penasaran ini mensosialisasikan ayah kami jadi, coba berjalan dek jalan biasa dek, jalan biasa jalan biasa dulu, nah, jalan nah, jalan, jalan biasa kayak kamu jalan nah, Bapak gaya jalannya seperti itu Bapak kami dari gaya jalannya seperti itu. Eh, eh tunggu dulu.、Ah, ini biasa, gaya kaburnya kayak bapak. Nah, berdirinya persis seperti ini. Tampak samping akan kelihat berdirinya begini. Nah, bapak kami begini. Cuman tinggi. Tinggi. Bapak kami itu tinggi.、Uh, kakinya sama. Uh, uh, ini, ini dengan bulu. Bapak kami tanpa bulu. Ya, lambutnya ya begini, cuman sekarang sudah hilang ya. Jadi bagi yang penasaran dengan perwujudan beliau, ya seperti ini, kopiannya. Nah, saya lanjutkan lagi dengan Youtube. Ternyata Bapak saya begini, kan saya ada cermin tuh, cermin yang segini. Bapak saya begini. Oh ternyata pasang s h a l Hobinya itu kan koleksi syal. Terus pasang topi. Saya pikir wah ini n gak g jadi nonton Youtube Asli pergi lagi kan Ternyata duduk sama saya di ruang tamu Ayo kita nonton k a t u h Ternyata persiapan dandannya itu Hampir 20 menit Hanya untuk nonton MH Jadi kami nonton itu dari jam setengah 10 Sampai kurang lebih jam 3 pagi Semua acara KC itu kami nonton, meskipun kami saya agak samar-samar begitu mengerti、uh, uh, tentang acara ini karena belum pernah menghadiri. Tapi bapak tu h liat h tu, gitu tu mulutnya MH, kata dia. <tik> Dimakan tu h profesor-profesor semua sama dia. Ya kebayang toh saya anaknya itu jadinya ciut gitu. Apalagi bisa duduk dengan jarak berapa senti gitu sekarang ya. <laughs> ya. Terus. Ya, ya, ya. Dia itu macan kadipaten k a d i p u r u k Waduh tambah lagi macan katanya kan. <laughs> Jadi begitu banyaknya ekspresi kerinduannya. Yang m u n t r a t m u n t r a t di、uh, Di Samsung dan, dan saya merasakan ada kebahagiaan Lalu Lewat teman Yang sering berkunjung ke Jakarta Saya meminta、uh, VCD Atau DVD dari acara Kenduri Cinta Desember kemarin Wah Ini Gimana ini Mira Bisa nonton gak kita、gitu. Oh bisa pak Tunggu saya ambilkan mesin DVD-nya dulu. Bayangin itu. Tiga CD, empat setengah jam lebih. Bapak saya anteng nonton. kan? Saya bilang begini. Pak, itu bisa di p a u s k Oh, k Pak? tidak bisa. Ini acaranya jalan terus. Bayangin sampai tidak makan sore. <laughs> itu nonton. <laughs> Jadi demikianlah.、Uh, sebagai...、So Pengasuh Dari anak-anaknya、eh, Caknon Yang sudah sering Keluar negeri dan kemanapun Tidak luput Dan sudah sering manggung dalam berbagai acara ini Acara itu tidak luput Dari kasih sayang beliau Tetap beliau memperhatikan Jadi kita itu Ibarat kuman kemanapun itu Selalu ada dalam miskrus kuf beliau Dan lucunya Tanpa h p Sering kali beliau i t u ini kesaksian saya sudah sering dalam empat tahun tiga hari lagi kayaknya saya kayaknya si Anu mau datang gitu. Bayangkan seorang yang sudah berusia tujuh puluh tahun bisa tahu orang yang mau datang itu lagi satu bulan atau kapan, jadi tidak heran. Kadang-kadang dia. もんきぱ rtamuan dan tida, もんきぱ rtamuan yang menjadi pilihanya. いと kakuatanya.dari,、uh, sa orang umbu. namun mas ki p u n d i a tida, m a u mamumui orang yang sa ngat sa ngat.ini.orang orang yang sa ngat sa ngat d i a c i n t a s a y a n g i i t u terbali, a d i tida adara sa humanis m n y a s r i n k a l i k a l kita, pandang s c a r a normal. Tetapi pada saat beliau menepi, duduk sendiri itu kan banyak ceritanya. Si Anu begini loh, saya baca tulisannya. Si Anu sudah kesini loh.、Gitu. Mengherankan memang. Jadi demikian、uh, tentang YouTube dan DVD, VCD、uh, yang sudah ditonton oleh Bapak selama empat setengah jam dengan tidak makan. Uh, ya Demikianlah、uh, sayangnya Bapak pada MH sampai hari ini Yang bisa saya berikan kesaksiannya Terima kasih Ya terima kasih b a n g tolong d i t u r u t i n tapi gini Maksud saya tadi yang saya d e n g a r tadi malam dari Mira Dalam diskusi di Kati Bila itu gini kan Oh bisa nonton Pak Gimana caranya? Yo, lewat Youtube Terus u m b u tanya Youtube itu apa? <laughs> Nyenang h kita lagi パランスメンシ <co> We、ええ Hello、<S <S ーにして、ディスンのモシュケットのキャップを取り入れて。 スペックなスクラブです。 Itu keluhuran budi Tidak mau mendapatkan sesuatu tanpa membayarnya <SILENCIO> Ini oke, ya ampuh lah, oke lah. <SILENCIO> <SILENCIO> Saya ini orang termasuk yang Paling macet dan ragu-ragu k a a l Untuk u menulis Karena saya tidak Paling susah dalam diri saya adalah Membatasi apa yang ditulis Apa yang tidak informasi sambungan webnya Mana yang dipotong itu paling susah Buat saya makanya saya n g g a k bisa Kadang susah ngomong kalau ditanya Karena n gak g jelas batasnya dan nulis itu selalu masalah besar buat saya terus kalau Pak Umbu kan s e l i n g a p a bilangnya seperti yang dikatakan yang kita ngobrol kemarin dengan Pak Mira kamu tulis apa baca aja satu kalimat awal dan tiga kalimat terakhir saya ingat-ingat ini juga sama dengan pesannya bapak saya dengan pesannya kakak seperguruan saya waktu itu も, er、もういい、ままあ Maybe、も Then, 一度、私たちは、私たちの人生を見つけることが o きま e r たちは、私たちの人 e r 見つけることができます。私たち t 私たちの n 生を見つけることができます。私たちは、私たちの人生を a h けることができます。p たちは、私たちの人生を見つけるこ a ができます。私たちは、私た a の人生を見つけることができます。私たちの人生を見つけとができ私たちのを見けるこます。たちつけることができます。私つけることがの人生を見つけることができの人です。私たちの人ます。 サトシンランニュー、アパトリアンアチャラカンドゥリジンダ、ヨタニアタケノグタウヨトプレティオ、ディロイワタランニュー、ササンランニュー、アチャラカンドゥリジンダ、カムトゥレセラサジンダ、aya、アカラ、ラピ、アパナミアラピ、ポーラー、イトタンカンドゥリジンダ、カタオプル、ペトル、ペトル、チンダニャティマ i パタニアンコアクシンディトゥカ itu bukan memf memfoti, memotivasi saya untuk nulis tambah ngeria ku nulis uang dikritik bapak gue macet delerakaruan dikritik u m b u biagi jadi apa namanya susah loh tadi anak icn gitu m a n g s a belum pernah dalam sejarah tulisan saya tuh dipicu lebih dari d itu belum pernah lebih sulit lagi tadi bapak icahu yang <laughs> ですが、 カテガタペアイトクロアリガバラザヤタピプルム、パナマテツ、サンベスカラン。イキ、トゥルムパタ e ィギス、カ a ツモニア、プルム、プルム、キヤタン、パタタタン、パタタタニアン、トゥルサン、トゥルサヤ、サンアタカンギュ、イキピエキンウィシエキス、パタニアン、ロア、ピアザギ、アクアアウズノレス、アクアウズノレス、アヘニア、セカラン、ヨトゥルムリシスプナリア。タピサヤプニア、バナマニアプニア、ア、ア、ヤ、ラトゥオペダハティ、バクトゥルサンオプローティ、ティン、 Mas pulang di Jakarta Terus ditanyain Dikasih PR ya sama bapak Iya, Saya belum nulis saya, Ini saya merasa bersalah banget Saya dikasih PR dari kecil Belum saya tulis sampai sekarang k <Santhes> <Santhes> <Santhes> Alhamdulillah t a a n ada teman jadi, Saya punya senat, teman senasib sepenanggungan Jadi saya merasa bersahabat sekali Pokoknya saya apa, nasib saya di depan Pak Umbu Masih ada bumper yang namanya Mas pulang sampai sekarang はは私はそれを見つけたのは、私それを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私それを見つけたのそれを見つけたのそれを見つけたのそれを見つけたのそれを見つけたのそれを見つけたのそれを見つけたのそれを見つけたのそれを見つけたのそれを見つけたのそれを見つけたのそれを見つけたのそれを見つけたのそれを見つけたのそれを見つけたのそれを見つけたのそれを見つけたのそれを見つけたのそれを見つけたのそれを見つけたのそれを見つけたのそれを見つけたのそれを見つのそのそのそのそのその Ijinkan jadi orang pemerintah. Jadi tanya agamanya apa. <laughs> Kalau secara resminya di hadapan anak-anak asuhnya. Beliau akan menyebutnya Marapu. Tetapi bisa saya ungkapkan disini bahwa.、E, Bapak. Lebih memilih. kosmis dan kesemestaannya dibanding pengkotakan-pengkotakan.、Oh, jadi seperti. Jadi seperti Cak Nun lah pokoknya. Iya <laughs> <gül> dah? Ini galak. Seperti Cak Nun. <gül> oh, seperti itu k o k keterangannya ya Cak Nun? Baiklah, sudah sudah. Untuk malam hari ini saya memberi kategori. Untuk malam ini loh, besok b ganti lagi loh. Saya, soalnya saya kreatif jadi. setiap arti itu setiap hari berbeda tapi malam hari ini、dia、sudah menjelaskan bahwa ketika fenomena ulama sama u m a r o sudah rusak semua ulama rusak, u m a r o rusak jadi ulama itu adalah orang seperti c a k n u n seperti umbu tambah satu lagi saya <Syukur> yang adik seperguruan ya sabrang lumayan masih nyabrang-nyabrang dia アメンダーは、クリティック・クストル・ワン・ベルスマニア・カロセー・ムロゴディ・カプルトウのピード・ワン・ベルトウのブティアル・ナアブル・カディアル・ドロス。 Padahal dosa aku itu lah, keh timbang SBI. o k t i alem, karena saya segolongan ulama. Jadi kalau kalian semuanya sekarang ini fenomena HP murah itu menjelaskan bahwa kita memasuki jurnalisme masa. Jadi kalau u a n kita ini pelajaran anotrias politikas e k a r a n g Ini u g m s e b e t a r Jadi kalau Eksekutif, legislatif, yudikatif Plus pilar keempat Jurnalisme kompas Tempo KR i t sebenarnya sudah n gak g jalan Yang jalan adalah Sambil Mutrat orang, sambil mutrat Dirinya, HP murah Ini saya kira harus menjadi Pionir, kelompoknya Cak Anul Ini harus jadi jurnalisme Jurnalisme i n i kan Apalagi Tidak harus menut Surya Paloh dan アプリシャルパクリは何だ u l a m a itu kan pekerjaan n yang kan, caknon saya, umbu barang itu kan kebanyakan enggak pernah dinas gitu l a h Makanya kerjanya sampai jam tiga pagi barang ini, biasanya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. <tose> oh iya iya, caknon wajahnya kan indah, perayu yang bagus, saya hampir rata ujek a nggak mau ngundang orang, ngundang orang toko,、oh, e c a r a p e n t i n g saya ngundang berkali-kali. Tampaknya resmi dia pas nggak bisa nggak ada masalah. Oh, ditimbang ngundang nama gelang ngamprobiu sih suka tokoh ini nontonnya berdoa i. Di YouTube paling n g akhik diwi. Wah di YouTube isi n e m e n cak nontok ah begini, iya. Karena ini jurnalisnya ini semuanya nih. Saya kira ini bibit-bibit luar biasa loh. Kalau sadar. Tapi kalian tuh nggak sadar masalahnya. i t u loh. Ini kalian itu representasi Berita masyarakat Yang paling utandik Orang yang, yang media Mainstream kan Ibu tua itu ya Ibu tua siapa sekarang yang di situ Bondo itu Bu、oh, Asani ya Ribuan Di muka anda setiap hari Anda nanti pulang beritanya lebih d a h s y a t Dari Tempo Kompas New York Times dan sebagainya Karena enggak betul itu konkret itu Konkret itu Anda dari pagi di Jakarta sampai malam itu beritanya banyak sekali. Anda tahu kan k o r a n TV itu kalau berita bukan berita harus membuat berita. Itu beda dengan berita kan? Berita sama bekerja membuat berita. Harus dibedakan. Kalau Anda menyimpan berita. Kalau wartawan yang mainstream itu harus membuat berita m e m a u pekerjaannya membuat berita. Kalau korona tak w o j a h t u l a h Saya kira gerakan m a k i a h ini usul saya. Ini jadi audien s m a k i a h pembaca dan sekaligus unik loh ini. Daripada yang terjadi selama ini adalah semacam terapi sakit jiwa masal. Saya kalau lihat Facebook ini belum sampai pada kualitas yang, yang lebih b e r n i l a i menurut saya, masih kesepian-kesepian, keluhan-keluhan, complaining, pokoknya matahari tidak bersinar, bulan tidak penuh, hujan, letusan, tertembak, i e g a l wah, semua alim nanti saya nggak bisa bedakan yang AP sama L itu sampai saya m a s a s a r p i n aja, saya sudah nggak benci. Soalnya bajinya ini kabeh gitu, a k h i r sulit untuk membenci, tapi ini saya kira. 私たちはスタウンジバーで、私たちは、私たちは、私たちは、私たちたちは、たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 Berita yang lebih d a s a r manapun dan saya tidak yakin berita itu hanya Jakarta. Jakarta itu potret penderitaan ibu kota penderitaan sebenarnya. Iya loh. Apa nggak menderita itu? p a r b o n dioksida, banjir, jengkel, d i b a di TV itu. Sini lebih kasar, sini lebih asu jalek tapi mesra gitu loh. Yang di TV itu k m kata-kata asing aneh nggak mutu sama sekali kan? Nggak. Iya kan, iya kan, lebih mutu ulama-ulama di sini ya. Oh iya, p o k o n y a mutu, kulitnya nggak cetow, pronunciation g g a k cetow, fonetik nggak cetow. Tapi karena dirido itu, jadi mutu itu ya rajepon a u Kira-kira saya terlalu terlalu panjang, tapi saya, saya ide saya adalah. 私はそれを見ることができます。私はそれを n ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。 Nyuok hotelnya berapa? Semua kota di dunia, lah, akeh dewi, jogja. r a s a dari, k e t a i l a kota besar hotelnya, coba lihat aja, okupasinya berapa? Aneh loh itu. Nanti Bandung anehnya apa? Terus setan paling dulu setan kan di desa ya. セタンドランティーポホンアンカー、ティクワ、ティクノン、セタンティーランスティフィー。 Desa terus-terusan, saya hiburan, bukan karena mau mengembangkan desa, nggak. saya memang kesepian, jadi saya ke desa-desa intensif. Karena tidak berjuang di sana, saya cari hiburan, saya h i d u o n i s Kalau di Jakarta itu, edan keserakat itu, penderitaan neraka itu. Kecuali bagi orang yang goblok-goblok. Jakarta itu jelas untuk orang-orang goblok, yang orang tersesat, orang yang pokoknya, apa kayak, もう、もしくもしくもしくもしくもしくもしくもしくもしくもしくもしくもしくもしくもしくもしくもし a もしくもしくもしくもしくもしくもしくもしくもしくもしくもしくもしくもしくもしくもしくもしくもしくもしくもしくもしくもしくもしくもしくもしくもしくもしもしくもしくもしくももしくもしくもしくももしくもしくもしくももしくもしくもしくももしくもしくもしくももしくもしくもしくももしくもしくもしくももしくもしくもしくももしくもしくもしくももしくもしくもしくももしくもしくもしくももしくもしくもしくももしくもしくもしくもも カパナランイトーティーパタシアパプンキチュアリパラコプトサンタアヘランダマシンマシン。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 サイキラの m、e、u、e、s l a d i a n サイエンドアフト、イ p a タ e シュピュニアバスラマツの p a k トラ a ラいトトリマパイカ。 サイバー・ギャンディ・グランシー・トワド・リムルボロ。Sorry, I got consent to work up. Salvangaiauka. Yeah, サイバー・ニャー・ブラジャー・ヤング・モノ・サイバー・ブラジャー・ディ・タウン・トゥ・ジュプルワン・ディ・モルボロと、モノ・プリス・モルボロ・ヤング・レクトラン・ b i ーラン・ド・バランギーと。サイバー・ビシャン・ブラム・ダファカン・バナプラジャー・キー・ド・パンディ・リ。 dari umbu tentang bagaimana berhubungan dengan orang lain bersentuhan dengan orang lain bagaimana menghargai perbedaan menghargai keberagaman saya itu lahir di sebuah pulau kecil yang dari keluarga yang ya tidak bukan Islam ekstrim, bukan yang radikal tapi salah satu contoh sederhana misalnya, b e r a p a tahun lalu itu kakak saya ke Jogja minta antarkan ke Borobudur クリカさんは、ウドリーとギターを持ってい a キリカさんは、キリカさんは、キリカさんは、キリカさんは、キリカさんは、キリカさんは、キリカさんは、キリカさカさんは、キリカさんは、キリカさんは、キリカさんは、キリカさんは、キリカさんは、キリカさんは、キリカさんは、キリカさんは、キリカさんは、キリカさんは、キリカさんは、キリカさんは、キリカさんは、キリカさんは、キリカさカさんは、キリカさんは、キリカさんは、キリカさんは、キリカさんは、キ Bisa bersentuhan dengan keberagaman yang, yang dulu mungkin agak sulit, misalnya itu ya,、uh, sulit saya pahami. Tapi itu kemudian saya bisa menghargai perbedaan, menghormati orang lain, berbuah berbeda itu sebuah rahmat buat, buat saya, misalnya itu buat kita.、Uh, itu, itu yang saya ingin katakan bahwa itu saya beroleh dari unduhan di para n g i b u a beliau tidak hanya mengajarkan bagaimana menulis. サイヤンゴールドが、オムリカンフラジャーランドがガタンタンアティケイルパンゴールド、サイヤデン、セキュリティーヨーバー、マスターのね、そのようのののなジュガーロープラントパン、ヨングバウンドパンパゲサレプスもあるで。 サーレブラント、イギラント、イネタプラン、チリマナサプランバティ。シーラン、ネムスティアン。チテニョンサブニー、サーラスレトイトバゲサレトロス g ムティエンティアプルテンガサマラン、ベロンプララン。ニョンドプラチャランジャー、イカプラセル、レクラー、サレプラティ。 anti salib t e r u s a o narapu cai, hah? Dik, tertolong. Oh rata kau pucah. Itu salah satu apa namanya、uh, teman kita yang ngumpul dari leto dari awal orangnya sangat radikal dengan pemahamannya sendiri. Stoplah. Satu hari dia pakai kalung salib. Terus jadi pertanyaan sama t e m a n t e m a n y a atau? ウ <和 Broad S 2> クロンサーレポエイ、ウォンイスラムウォー、イキチュマン、スポータン a ニニニポカン、アパナマイ、ポカ a ンダカ a カーマンサイヤー、ウォー、フィロソフ paling、バネ、アゲンアウト。タウンプダ p a ティタニアンジアサルウピサムジャープ、トゥスワトウ、u リケタムザマランパー、a k t アイアンバランケチュラウンプププレイアテカイア、トゥ、a ンパーティカイアウトゥ、a ィタウトゥ、ティタング a ド mau、ketemu、rampak、lagi、dia。 terancam ngopo menegi cahy a s u w i ngopo menegi gara garanya itu gara garanya pertamanya tentang kalung itu tentang kalung itu dia apa ditanyain sederhana rampak membuat kotak di awalnya om darto om darto itu agamanya apa islam oke、okay. terus kok pakai salib loh ini bukan itu bukan pertanda apa gini gini gini gini bukan islam i t u tapi んー、んー、んー、ah、んー、 パチャパチャパチャパチャパチャパチャパチャパチャパチャパチャパチャパチャパチャパチャパチャパチャパチャパチャパチャパン Uh,、oh、uh, ER Murad padahal dia sudah nyanyi apa ada angin di Jakarta eh dia ke Jakarta juga akhirnya dia hilang di Jakarta kena angin di Jakarta kemudian meninggalnya di Jambi jadi dalam keadaan yang yang ketika itu dibagikan fotonya lewat、uh, HP dan dalam keadaan yang kami sangat bersedih karena tidak bisa menunggu mereka, apa,、uh, mas e e r k apa a m Dedek jadi、uh, マリララハルファテハー。どうも。ドンダハン、アパー、カプルサマン、カミトゥルー、ワクトゥムヤニカン、アパーダ、イン、ジャカルタ、ジャア、マダパトン、パタニャン、ライアクト、シシニア、イトアジャカン、イトアラン、ロンボンアン、ペスカイト、サヤン、パーリン、カロン、 jalan Umbu paling depan saya paling belakang karena mesti ketinggalan terus karena langkahnya mungkin apa kecil dibanding dengan、uh, Umbu kemudian ada Cak Nun dan sebagainya di depan dan saya masih ingat ketika harus jalan kaki dari gereja Teresia di Jakarta dulu sampai、uh, dari gereja Teresia kemudian setiap kota mampir d a r i ke Cribon Kemudian mampir ke Pakpi di Tegal, kemudian mampir di Pekalongan, dan itu setiap ada kira-kira sepuluh -kira orang, ya, kalau enggak salah, itu setiap naik bis.